Ratu Manise Indonesia Mau menyapa anda Lewat tebang-tebang lagu Yang sudah direquest oleh teman-teman panitia Yang direquest oleh Pangestu Bareng bersama Pangestu juga ada Ramayana Ada SNP Indonesia Coba dikasih oplok-oploknya Mana untuk Jihan, Audi Pak Yeso <gülüyor> <gülüyor> terima kasih sekali yang sudah bagi-bagi rezeki, semoga rezekinya lancar berkah selalu. Amin. Selamat siang. assalamualaikum.